日本の国は、私たちの国の国の国 y 国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国 Praktek kecurangan perbankan yang selama ini, misalkan ya, kita itu mempunyai、e, mengambil kredit seratus juta, tapi kemudian harus membayar cicilan pertama lima juta, dimana lima juta tadi harus dibayarkan dulu, sehingga artinya orang itu menerima hanya sembilan puluh lima juta, tapi pada prakteknya yang d i b e r i t u n g k a n bunganya itu adalah d a r i seratus juta. Ini adalah satu praktek kebohongan yang mana oleh BI juga dibiarkan ya, Jadi、uh, dalam hal ini juga masalah、uh, pencatatan daripada kartu kredit yang jelek di BI nah, BI tidak hanya mencatat kartu kredit saja tetapi bank yang nakal, yang sewenang-wenang mencatat nama seseorang yang tidak ada hubungannya sama sekali Tetapi dimasukkan ke blacklist パイロットはパイナルピマカシ Sudanaphone。Hallo, Sud、ah、Patoni? Saya juga bingung, g g a k dia cuma dua juta, gimana caranya gitu? Dan memang ada agent-agent -agen tertentu yang ngajarin gitu, yuk gimana bisa dapat tuh kartu, gitu loh. Jadi mesti benar-benar lah dibikin peraturannya, jangan ngomong doang. Makasih. Terima kasih Pak Tony. Ada p e n e r f m a lagi, Bapak Teddy. Halo, Pak Teddy. Selamat siang Selamat... Pak. Ya s i l a k a n Pak Itu efeknya itu peraturan itu kan 2013 Nanti Bapak lihat aja sampai 2013 itu bisa jalan n gak g Jangan-jangan sampai 2012 aja udah lupa n Gak g bisa berlaku lagi Tapi peraturan itu bisa-bisa gak jalan itu Kita dukung itu kalau bisa harus begitu Supaya masyarakat n gak g bikin susah m e n j e b a k masyarakat sebagian itu Makasih Terima kasih Pak d e d d y Ada penyelamat selanjutnya Pak Hengki Halo Pak Hengki Ya selamat siang Saya juga mau kasih opini saya Itu BDI itu Tolong di, di, di, apa ini, dibikin aturan juga Untuk b a h a m bank Supaya tidak senang terutnya Bikin aturan Seperti p e m b e r a h a n kartu sudah tidak mau Perpanjang kartu Tapi tetap diharuskan membayar Iuran tahunannya itu Itu sangat menjebak、eh, Klien Nasabah Terima kasih itu aja Halo b u Sinta Ya halo Pak Ya s i l a k a n、uh, Kalau menurut saya sih Kayaknya n gak bisa efektif deh ya Soalnya bank sendiri kan Mau cari income tambahan Ada lagi, Bu?、Uh, terus ya, sebaiknya ditetipkan karena biasanya bank-bank itu、uh, sewenang-wenang ya. Karena kita nggak ada pemakaian,、uh, tapi d i k o m p e nggak bisa langsung d i d e p a t ke t a b u n g a n kita. Baik, terima kasih, Bu Sinta. Halo, Pak SEMF. Ya, halo. Ya, silakan, m b a k、uh, Saya pikirkan n y a kita h a m u s m e n u l u t u j u a n n y a buat apa nih, peraturan-peraturan sih kelihatannya kan bagus. Jadi untuk m e n y a r i n g、uh, bad d segala dari pihak kredit akan... Tapi ada satu hal yang paling, yang lebih gampang gitu loh, naikin aja annual,、uh, annual fee-nya itu jangan-jangan、uh, dibikin gratis gitu kan. Itu otomatis nanti akan tersaring dengan sendirinya gitu loh. Jadi n gak g perlu bikin peraturan yang komplikatif, n e n c e l i m e t ya kan.、Uh, Pakai yang sudah ada aja, naikin aja annual fee-nya. Pasti dijamin deh b a h s a orang-orang yang tidak layak itu juga akan mikir gitu kan. Gitu aja, makasih. p a r u d i selamat siang. Iya,、yeah. o k y a komentarnya Pak Iya saya rasa ini harus efektif Mau tidak mau gitu Karena、uh, orang kita ini banyak gengsinya Jadi kalau dikasih katu r kredit itu dia gengsi Dan tidak tahu batas pemakaiannya Tidak bisa m e ngontrol diri lah gitu s i l a h y a n psikologinya orang kita ini jelek sekali Terima kasih Baik Pak r e d i n terima kasih Pak Leo selamat siang いいよ。<Yeah. S 1> enam tiga tiga sembilan satu enam puluh pak David selamat siang selamat siang, siang. kalau menurut saya、uh, mungkin tujuannya baik tapi kalau e f e k t i f a t a s angganya k saya agak pesimis ya oleh karena bayangkan a saja d i b a t a s i n dua kartu ya itu saya tuh n y a nggak ngerti maksudnya itu apa sedangkan satu kartu itu juga limitnya berapa Kita n gak g tahu toh, l o u perbankan bisa saja memberikan limit Kalau dia itu penggunaannya baik Kondisinya baik dan sudah bertahun-tahun pun Juga bisa naik Kalau yang penting juga limitnya itu berapa Satu kartu kalau limitnya juga Sudah puluhan juta、mm -hmm. Juga luar biasa Jadi intinya apa nih tujuannya、mm -hmm. gitu? Jadi mungkin Tidak terlalu efektif Tapi ya n gak g tahu deh ya Soalnya sulit lah saya pikir itu Gitu aja kali ya Ya baik, Terima kasih Pak Andre, selamat siang. Selamat siang, Bu. Iya, komentarnya p a k Menurut saya komentarnya, negara kita ini kalau ada satu masalah yang mencuat, ditutup dengan masalah baru. Nah, seperti masalah korupsi pun selesai, ditutup masalah kartu kredit. Cobalah konsentrasi kokorupsi, biang-biangnya, w a k t u w a k t u n y a dihukum mati dulu, Bu, baru kita keluarkan peraturan yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih, Pak Andre.